Baik, ada pertanyaan silakan. Pak, bagaimana kita menghadapi kayaknya sepertinya masalah itu datang terus-menerus. Sehingga saya takut tidak bisa menghadapi masalah yang datang itu. Maksudnya datang bertubi-tubi? Iya. Ya. Kalau begitu bagus, derajatnya makin tinggi. Bagaimana apakah memang masalah itu... Bertubi-tubi Ada yang bermasalah Tidak sadar dirinya bermasalah Itu lebih bahaya lagi Kesadaran kita menghadapi masalah Merupakan nikmat dari Allah Surat Al-Baqarah yang terakhir Silakan Ustaz bacakan Bismillahirrahmanirrahim La yukallifullahu nafsan illa wus'aha Laha ma kasabat wa alaiha ma tasabat Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya tu, jelas sekali bahawa semuanya diukur karena Allah yang menciptakan kita jadi dia yang paling tahu keadaan kita guru SD Memberi ujian kepada SD Pasti pelajaran SD Menjadi tidak normal Dan tidak adil Guru SD memberi pelajaran SMA Itu pengetahuan guru terhadap muridnya yang terbatas Bagaimana mungkin Allah yang maha adil Maha bijaksana Yang menciptakan kita Yang tahu persis keadaan kita Lebih tahu daripada kita sendiri kerana dia yang mendesain dia yang tahu kebutuhan dia yang setiap saat mengurus diri kita lalu kenapa ujian menjadi berat persis seperti kita sekolah ada urangan ulangan yang membuat stress berat tapi dengan ulangan yang sama ada yang nilainya A semua nilai 10 ada yang merah 5 ada yang empat apa yang membedakannya yang membedakannya orang yang nilainya baik dia rajin belajar dan rajin berlatih yang membuat ujian hidup kita menjadi berat karena kita kurang ilmunya menghadapi ujian ini dan jarang berlatih menyikapi tahapan-tahapan ujian menjadi bekal kemampuan kita kita sering menghadapi ujian dalam hidup, tapi tidak menjadi sarana latihan Kita sering terhina, dihina orang Dan tidak dijadikan latihan Kita sering uh, sakit, tapi tidak dijadikan latihan Padahal rangkaian kejadian yang kita alami Harusnya menjadi latihan Oleh karena itu, orang yang berat menghadapi ujian hidup Kalau kurang ilmu dan kurang riado Karena ujiannya adalah sudah diukur, hanya kita tidak belajar sungguh-sungguh, tidak berlatih akibatnya berat. Persis ketika kita sekolah dulu, takut kita menghadapi ulangan kalau kurang belajar dan kurang berlatih. Beda teman-teman kita yang jadi bintang kelas, ujian senyum-senyum saja karena dia sistematis belajar, sistematis berlatih. Baik, penanya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, A. Sebatas apakah kesabaran yang harus kita jalankan ini, Kak? Sebatas apakah maksudnya? Apakah sabar itu ada batasnya begitu? Kan misalkan kalau kita dipukul satu, dua, tiga kali kita tidak balas, yang keempatnya harus kita balas itu apakah namanya sabar? Ya, baik. Saya baru tahu itu satu, dua, kali, tiga, Eh, satu, dua, tiga kali tidak membalas. Kalau saya dipukul, saya akan tangkis. Kalau dia minta maaf, kesabaran kita adalah memaafkan. Tapi kalau dia akan mukul lagi, saya akan tonyok duluan. Supaya dia tercegah dari perbuatan zolim. Tapi kalau dia sudah terpelanting, saya akan tolong dia supaya dia tahu bahwa kita memukul bukan untuk mencelakakannya tapi membantu dia untuk tidak berbuat zalim jadi sabar itu bukan pasif sabar itu bukan pasrah sabar adalah kegigihan mengendalikan diri untuk bertindak sesuai dengan yang disukai Allah, itu sabar kalau kita ditempeleng terus sabar berarti kita membuat orang lain golim jadi kesabaran itu tidak ada batasnya karena perintah Allah juga begitu luas nah ibu yang mengurus anak harus siap anak beda dengan ibu kalau ibu itu ibu-ibu, kalau anak itu anak ibu. Kita harus siap menerima kenyataan, ilmunya masih sedikit, pengalaman anak masih sedikit, wawasannya masih sempit. Bagaimana mungkin ibu harus emosional kepada anak. Kamu ini harus ngerti tahu, kata anak lah, Ya mama yang harus ngerti Kami kan anak-anak Banyak orang tua yang tidak sabar Karena tidak melihat anak sebagai titipan Allah Anak merasa dalam kekuasaannya Mukul, mencubit Tapi kalau sadar Inna wa inna ilai ranyun Ini titipan Allah Tiring pecah membuat kita kecewa merasa rugi pada piring titipan Allah. Allah membagikan rezeki dengan para pedagang piring. Sakit gigi, gigi milik Allah. Adalah ladang amal bagi para dokter gigi. Ladang rezeki bagi apotek. Kenapa? Kenapa kita harus ruwet? Jangan gigi sakit, hati sakit. Piring pecah, mulut pecah. Barang rusak, iman rusak. Untuk apa? Semua innalillah wa inna ilaihi rojiun. Marilah ibu bapa kita nikmati hidup ini dengan persiapan, persis seperti orang yang sekolah. Kita akan arungi hidup yang mampir di dunia ini tahapan demi tahapan ujian demi ujian yang sudah diukur oleh Allah. Dengan masalah kita nambah ilmu. Dengan masalah kita nambah pengalaman. Dengan masalah kita nambah pahala. Dengan masalah kita nambah matang dan dewasa. Dengan masalah kita makin dekat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan mau menantang masalah, tapi kita harus terampil menghadapi kenyataan bahwa hidup adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah lainnya. Yang semuanya sudah diukur dengan sangat cermat oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wush'aha. Allah tidak membebani seseorang. Baik perintah agama maupun ujian. Kecuali semua sudah diukur oleh Allah dengan maha adil. Dan semua akan kembali kepada dirinya. La makasabat wa'alaiha makatasabat. Kebaikan kebaikan. Kembali kepada kita, keburukan kita dalam menyikapi kembali kepada kita. Bukan masalah yang menjadi masalah, tapi sikap kita terhadap masalah. Itulah yang menjadi masalah kita semua.